Mitra bisnis kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya yang di Indonesia dijamin oleh konstitusi disebut-sebut mulai terancam. Sebuah data menunjukkan Tren penolakan pembangunan tempat ibadah agama tertentu dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. Malah karena desakan sekelompok masyarakat, sejumlah pemda justru menyegel pembangunan tempat ibadah dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan, kasus-kasus ini menunjukkan kalau negara sudah gagal menjamin dan melindungi warganya untuk beribadah. Nah, untuk membahas hal ini, dujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Wahid Institute Ahmad Swaidi. Pak bagaimana komentar anda? Uh, saya kira ada beberapa sebab ya yang kita coba pahami, kita riset ya. Yang pertama adalah karena kelemahan uh, pemerintah kita ya, secara politik pemerintah kita cenderung cari selamat ketimbang law enforcement atau perlindungan terhadap minoritas dan lain-lain, ya. Sehingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, apakah itu kelompok politik interest atau kepentingan politik, kelompok kepentingan, atau kelompok-kelompok, katakanlah kelompok radikal yang ingin muncul gitu ya, e, yang ingin muncul di media atau ingin membangun simpati gitu. Kemudian yang kedua, memang e, masalah agama dan kebudayaan secara umum ini belum memperoleh perhatian kita dalam reformasi. Jadi ketidak Konsenan pemerintah ini yang sebenarnya menjadi pokok persoalan. Apa bisa disebut negara sudah gagal menjamin dan melindungi warganya untuk beribadah, Pak? Ya, itu akibat dari ketiga konsenan itu lalu menjadi gagal. gitu. Sebenarnya undang-undangnya cukup jelas ya. UD45 itu sangat jelas tanggal, uh, pasal 28 gitu. Seharusnya pemerintah kalau punya konsen dan punya tekad untuk melakukan itu, mengimplementasikan itu dan melindungi minoritas, ya mereka harus bikin... Peraturan harus bikin undang-undang untuk perlindungan gitu, untuk implementasi konstitusi gitu, tapi itu tidak dilakukan. Saya setuju dengan kata e, negara gagal, tapi itu akibat dari tidak adanya tekad, tidak adanya policy, will, political will dari government gitu. Kalau peraturan tentang pendirian rumah ibadah ini dicabut, persoalan penutupan paksa tempat ibadah bisa selesai nggak? Kalau pemerintah konsisten maka saya harap akan selesai. Misalnya bagi kelompok yang tidak memungkinkan untuk memiliki tempat ibadah, maka pemerintah memberi fasilitas. Ya, itu jelas di dalam apa perber itu. Dan tentu saja harus menjamin keamanan mereka gitu. Ini masalahnya karena pemerintah tidak menjamin, jadi membiarkan kelompok-kelompok tertentu seperti FPI menyerang mereka. Jadi masalahnya ada di situ. Memang mungkin ada masalah perizinan dan lain-lain, tapi kan ada masa transisi misalnya, ada masalah relokasi, terusnya itu bisa dilakukan dengan persuasif gitu, tanpa harus. Uh... Nah, FPI itu juga bukan semata-mata motivasi agama ya, itu ada apa? Ada kelompok intelektual tertentu di belakangnya. Jadi memang cukup kompleks. Demikian Ahmad Suaedi dan saya Rizal Andika